Isim ciri-ciri、okay, isim itu ada delapan: berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mami mu diawali awami luli s mi ma. カタマチェムイトラチェリタラ。